Mitra bisnis, Jawa Pos menulis, DPR sedang menyiapkan revisi undang-undang tentang KPK yang nantinya KPK tidak boleh lagi menuntut dan menyadap. Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan, jika dua wewenang itu dipangkas, lebih baik KPK dibubarkan saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penggiat anti korupsi, Teten Mas Duki. Pak Teten, apa komentar Anda soal ini? Yang pertama menurut saya revisi undang-undang KPK itu tidak terlalu urgent ya. Dan saya kira sangat bahaya ketika keadaan politiknya jauh lebih buruk ketika undang-undang itu dibuat dulu. Maka menurut saya tidak aneh kalau kemudian revisi ini sebenarnya berkepentingan untuk memangkas kewenangan KPK yang paling esensial yaitu soal penyadapan dan penuntutan. Dengan dua kemenangan ini KPK saya kira cukup bagus ya, cukup berhasil. Banyak kasus yang sulit atau tanda petik dimainkan oleh apa hukum konvensional itu bisa dibawa ke pengadilan oleh KPK dan banyak transaksi suap misalnya yang melibatkan politisi dengan pebisnis juga bisa dijerat oleh KPK. Nah, maka kalau dua kemenangan ini dicopot sebenarnya Ya KPK tidak beda nanti dengan BPKP atau BPK. Sebenarnya kita punya persoalan dengan penegakan hukum di kejaksaan juga. Jadi kalau nanti fungsi KPK hanya penyidik dan tergantung sama kejaksaan ya. Coba lihat saja para komisi tiga itu apakah memang sudah ada perbaikan signifikan di kejaksaan. Saya kira kejaksaan sampai sekarang tidak punya prestasi besar dalam pemberantasan korupsi. Tapi Pak, pemerintah sempat mengatakan alasan revisi undang-undang KPK ini bertujuan untuk mendorong agar KPK dikuatkan dengan pembuatan standar operasional prosedur yang jelas dan agar bisa bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas korupsi. Bagaimana Bapak menilainya? Alasan itu saya kira tidak terlalu signifikan. Sebab di undang-undang KPK sebenarnya posisi KPK sudah ditempatkan di struktur paling atas. Jadi fungsi koordinasi, fungsi pengawasan terhadap kejaksaan sama kepolisian itu sudah diberikan kepada KPK. Sehingga saya kira itu tidak ada persoalan. Soal operasional saya kira tidak ada yang terlalu mengganggu. Justru sebenarnya sekarang ini ada tren di mana... ...supaya kasus korupsi itu tidak ditangani oleh KPK, maka diambil alih secepatnya oleh kejaksaan atau polisi. Nah justru yang harus ditegur oleh pemerintah, diberesin oleh pemerintah dan DPR, justru kejaksaan sama kepolisian yang justru mengganggu KPK. Ini yang saya kira patut dicurigai kenapa yang mau direform itu justru KPK yang menurut saya jauh lebih baik sekarang ini dibandingkan polisi jaksa yang punya sumber daya yang lebih besar daripada KPK. Coba di kejaksaan ini ada 6000 jaksa. Apa hasilnya? Kasus-kasus kecil aja kan rata-rata di bawah 2 tahun tuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan itu putusannya juga di bawah 2 tahun ya. Lalu yang mau direformasi adalah KPK-nya, bukan tadi Kejaksaan sama polisi yang sampai sekarang Menurut saya belum ada perbaikan Yang signifikan, nah maka kita Dengan keadaan itu Kita jadi curiga, sebenarnya ini Dua institusi hukum ini termasuk Politisi kan terganggu dengan kehadiran KPK, KPK ini Mau dikebiri gitu Nah, ini yang saya kira harus dilawan oleh masyarakat. Sebab KPK ini kan satu-satunya simbol atau produk reformasi. Yang lain kan sudah dirusak tuh. Komisi pengadilan Tipikor juga dirusak. Padahal kita dulu, teman-teman di Sipir Society, di teman-teman anti-korupsi sudah berwanti-wanti. Jangan sekali-kali membuka kantor-kantor perwakilan, kantor-kantor pengadilan di daerah. Jangan rubah. Ya, Komisi 3 sama Mahkamah Agung waktu itu tertotot. Dan akibatnya apa? Sekarang banyak kasus, korupsi yang bebas di pengadilan tipikor dan dikoreksi lagi oleh MA ya alhamdulillah. Ada saran lain, Pak? Bagaimana sebaiknya sikap KPK menghadapi rencana revisi ini? Tangkepin aja menurut saya sebanyak-banyaknya anggota DPR itu. Saya kira ini kan ancaman bagi KPK dari Komisi 3. Nah, menurut saya perang aja KPK dengan mereka. Toh banyak saya kira kasus korupsi yang melibatkan politisi di DPR di KPK. KPK jangan tanggung menurut saya. Demikian penggiat anti korupsi Teten Masduki, saya Wendy Lim.